Mitra Bisnis, rencana pembangunan jalan tol Trans Jawa yang dijanjikan tahun depan akan terhubung, bisa dipastikan akan meleset karena sampai dengan bulan November kemarin baru 25% lahan yang berhasil dibebaskan. Pembebasan lahan masih menjadi masalah utama dalam rencana tersebut. Protes bahkan demo penolakan warga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembebasan lahan. Warga juga kadang tidak mau menjual lahannya atau mematok harga ganti rugi yang melebihi nilai jual objek pajak di kawasan itu. Padahal pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Iksan Udin Nursi. Mas Iksan, Bagaimana komentar anda? Jadi anda kata pemerintah Republik Indonesia berpikir sehat sesungguhnya infrastruktur jalan itu bisa dikerjakan dengan model, model yang jauh lebih cerdas gitu bukan dengan malah mendorong jalan tol. Cara seperti itu menjadi terbukti bahwa sesungguhnya jalan tol yang ditunda pada hakikatnya adalah satu produk hajat di perang banyak yang diperlakukan dalam prinsip mekanisme pasar dari sumber daya keuangannya sampai pada outputnya. Dengan begitu sesungguhnya apa yang disebut dengan jaminan pemerintah pada pembebasan lahan sesungguhnya tidak banyak memberi manfaat. Misalnya kita lihat Jago sudah sekian puluh tahun Dia juga tetap saja harganya mengikuti mekanisme pasar Dengan alasan butuh perawatan Begitu juga yang saya sebut jalan tol paling rusak Itu adalah dari tomang sampai dengan tanggrang gitu Yang tingkat keamanannya rendah kali Dalam perspektif itulah Sesungguhnya ketika kita menggunakan mekanisme pasar Kita bisa melihat bahwa ternyata Masyarakat cuma dihisap Dan pada saat yang sama pun ketika kita perlakukan kemudian per negara Negara menyatakan tidak punya uang Padahal negara mengeluarkan untuk orang-orang kaya Itu sebesar 60 triliun Bahkan di era krisis ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan untuk orang-orang kaya, mempekerjakan untuk orang-orang asing di Indonesia sebesar Rp 26 triliun rupiah menurut APBN 2009. Punya perbandingan, Mas? Kalau kita lihat dari pengalaman Amerika, negara ternyata membiayai infrastruktur jalan karena kita sedang bicara jalan tol, bukan hanya dalam soal mobilitas barang dan orang, tapi dalam rangka aksesibilitas keterjangkauan biaya transportasi sampai pada upaya menghitung struktur biaya produksi pada daerah yang menghasilkan komoditas-komoditas tertentu. Jadi, cara berpikirnya dua-tiga pulau terlampaui ketika mereka berpikir tentang infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. dibayangkan sebagai sebuah proses lancarnya darah dalam pembuluh darah. Jadi, uang mengalir dalam jalur distribusi itu. Dan memang, apa yang disebut dengan dalam jalur distribusi, saya mengalir tiga hal. Di sana ada barang, di sana ada arus informasi, di sana ada uang. Itulah sebenarnya infrastruktur. Dengan demikian infrastruktur merupakan hajat hidup orang banyak. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia di era Orde Baru, dari mulai tanggung jawab pemerintah ke perpaduan antara pemerintah dengan swasta dengan membangun jalan tol. Sebenarnya bukan cuma sekedar membangun perpaduan, tapi pada hakikatnya Indonesia diinjeksi menggeser hajat hidup orang banyak ke market mechanism. Jadi mulai memproduk hajat hidup orang banyak, jasa-jasa publik, tetapi dengan cara mekanisme pasar. Abinda dan Inca Brisa itu membangun gagah tentang 1.500 km jalan tol. Padahal di era Orde Baru saja untuk mencapai ratusan kilometer itu susah sekali. Ini dalam lima tahun mereka ingin mencapai seperti itu. Ketika krisis menderang, sesungguhnya nampak menjadi rumusnya bahwa hajat hidup orang banyak memang sangat tergantung pada mekanisme pasar. Demikian Iksanu Dinursi dan saya Rizal Andika.